Nah. Kita lanjutkan keadaan kedua yang mungkin dialami oleh seorang musafir. Berbuka lebih ringan dalam dalam 99, berbuka lebih ringan bagi si musafir meskipun jika tetap berpuasa tidak sampai memberatkannya. Ya, ini keadaan kedua yaitu musafir itu dalam safarnya merasa jika dia berbuka itu terasa lebih ringan ya terasa lebih ringan terasa lebih enak bagi dia meskipun tidak sampai memberatkan jika dia ber berpuasa pada kondisi ini ya berbuka lebih utama bagi musafir, jelas berbuka lebih utama karena dengan berbuka dia merasa lebih enak ya, tubuhnya nah, pada kondisi ini tampak sekali manfaat keringanan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya agar mereka terhindar dari sesuatu yang memberatkannya. Nah, jelas Allah Subhanahu Wataala lebih menyukai baginya untuk ber berbuka. Nah, karena Allah Subhanahu Wataala menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Jika Dia memaksakan diri untuk berpuasa Dan itu memberatkan dirinya Memberatkan dirinya Dia melakukan sesuatu yang makruh Dia melakukan sesuatu yang makruh Nah, jelas ya Jadi, jika Berbuka itu lebih meringankan dirinya, lebih terasa enak bagi dia. Jelas di sini, afal lebih utama berbuka. Allah swt menyukai kemudahan. Allah swt suka jika rohsolnya diambil, ya pada hadits yang telah lewat. Penerapan hadits ini jelas di sini, ya afal lebih utama dia berbuka. Allah swt menyukai rohsolnya diambil. Nah. Jika dia memaksakan diri berpuasa dan memberatkan dirinya. Memberatkan dirinya. Maka di sini dia melakukan sesuatu yang makruh. Meninggalkan ruksah keringanan dari Allah. Lebih memilih memberatkan dirinya. Maka dia melakukan sesuatu yang makruh. Keadaan yang ketiga. Laman 100, Berpuasa sangat memberatkan musafir. Sehingga ia tidak mampu lagi untuk menanggulanginya. Atau bahkan mengutarotkannya. Ini kondisi. Yang terakhir yang mungkin dialami oleh seseorang dalam safar. Yaitu. Jika dia berpuasa sangat memberatkan dirinya. Sehingga dia tidak mampu menanggulangi. Bahkan. Bisa mengutarotkan dirinya. Bisa pingsan. Bisa jatuh sakit akibatnya. Ya. Eh? Dalam keadaan seperti ini haram berpuasa, wajib berbuka. Pendapat ini ditegaskan oleh Syekh Nawawi al-Faimin dan Asy-Syaikh Al-Albani. Ada dua hadis yang menjadi dalil dalam masalah ini. Hadis pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW keluar di tahun penaklukan Makkah Eh, ya, di tahun penaklukan kota Makkah. Yaitu tahun berapa? 8 Hijriyah. Nabi Rasulullah SAW keluar untuk melakukan kota Makkah di bulan Ramadan. Jadi keluar untuk berperang di luar di di di, di bulan Ramadan. Nabi Rasulullah SAW dalam safari itu berpuasa. Para sahabat juga ikut berpuasa. Ya. Tetapi ketika mereka berada di tempat yang namanya Qur Qur Al-Ghamim ya sebuah lembah eh, di situ kondisi sebagian sahabat nah kondisi para sahabat berat melanjutkan puasa Para sahabat berat untuk melanjutkan puasanya. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW. Nabi Rasulullah SAW kemudian. Minta dibawakan gelas yang berisi air. Kemudian Nabi Rasulullah SAW mengangkat. ya Air itu, gelas itu. Sehingga orang-orang melihatnya. Kemudian Nabi Rasulullah SAW meminumnya, memperlihatkan. Mencontohkannya kepada para sahabat. Yang ini sekarang saatnya berbuka. Karena sudah memberatkan. ya, Dan beratnya sudah sangat. Sudah tidak tertanggulangi beratnya. Jika diteruskan menyiksa. Bisa memudaratkan. Nah. Ketika itu ternyata sebagian sahabat masih ada yang memaksakan diri melanjutkan. Masih ada yang memaksakan diri melanjutkan. Maka Nabi SAW bersabda. Inna ba'dun... Uh, Ulaikal asah, ulaikal asah. Kata nak berasa tak? Ulaikal asah, ulaikal asah. Mereka orang-orang yang masih melanjutkan itu masih memaksakan diri, ya, melanjutkan puasanya. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Kalau di sifat tiba mereka bermaksiat, berarti yang mereka lakukan puasanya itu hukumnya haram sudah maksiat, bukan ibadah lagi. Karena kondisinya sudah memaksakan diri. Sudah sangat berat, tidak tertanggulangi Menyiksa diri Ya Difaham ini Dari yang kedua adalah hadith Jabir bin Abdillah Rajallahu anhuma Ya, hadith yang lain muttafaq adai Yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW Pernah dalam safar melihat seseorang dikerumuni orang banyak Dikerumuni orang banyak dalam safar ini Dikerumuni orang banyak, dinaungkan di bawah pohon dari panas matahari. Nabi Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Orang ini berpuasa." Jadi, orang ini memaksakan diri berpuasa, menyiksa dirinya sampai dinaungi di bawah pohon dan dikerumuni orang banyak. Jadi, kondisinya bagaimana? Itu? Nah, membayakan dirinya. Mereka menjawab, "Orang ini berpuasa, ya Rasulullah." Nabi Rasulullah bersabda, mengomentari orang ini lay samin al birr safar bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar maksudnya bukan kebaikan berpuasa dalam safar untuk musafir yang kondisinya se seperti ini menyiksa dirinya sudah tidak tertanggulangi dia paksa sampai harus diangkut dinaungkan di bawah pohon dan dikerumuni nah apalagi sampai mudaratkan diri kalau bukan kebaikan, berarti itu apa? Kejele? Kejelekan. Berarti ia melakukan satu yang haram. Nah, nah di sini, bisa dikatakan bahawa puasanya tidak sah. Melakukan satu yang haram, menyiksa diri, mudaatkan diri, melakukan satu yang haram dan tidak sah. Wallahu a'lam. Ini tiga keadaan yang mungkin dialami oleh musafir dengan rincian hukumnya masing-masing. Ya. Masalah keenam, hukum musafir yang berpuasa di hari-hari safarnya, lalu suatu ketika di siang hari dalam rangkaian safarnya ia berkeinginan membatalkan puasa yang telah diniatkannya ini halaman seratus dua maksudnya seseorang dalam safar dia musafirin Oke ya. Dalam safarnya dia berpuasa Nah, dia memilih berpuasa dalam safarnya jadi dia dia dia dalam safar sekarang, dalam safar dan dia tetap berpuasa. Ah tentunya kita sudah tahu hukumnya tadi ya rinciannya ya. Yang boleh melakukan ini ya, yang memang kondisinya fisiknya bah bagus ya. Nah, jadi sama saja bagi dia antara eh, berpuasa atau tidak karena tetap fisiknya bagus, dia tetap sehat dan kuat. Nah. Kemudian ternyata dia berubah pikiran. Nah. Jadi jam jam 10 misalkan atau jam 11 dia berubah pikiran ingin membatalkan pu, puasanya. Apakah boleh? Ya? Jawabannya boh, boleh. Karena dia musah, musafir, dapat ruh soh keringanan untuk berbu, berbuka. Nah, basarkan hadis-hadis yang telah lewat, ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Nah, masalah ketujuh halaman 103 masalah ketujuh. Ini penting ini, ya? Dan boleh jadi sebagian orang Belum tahu Yaitu Seseorang tidak boleh Berniat sejak malam hari untuk Tidak berpuasa di esok harinya dengan alasan Akan melakukan safar Nah, sebagian orang sudah merencanakan Mau safar besoknya, besok pagi berangkatnya Ya, habis sholat subuh misalkan Nah Apakah di malam harinya boleh dia untuk memilih tidak berpuasa besoknya jadi malam harinya sudah berniat untuk tidak berpuasa karena dia memang sudah merencanakan mau sah safar maka di malam harinya mengatakan meniatkan besok sudah tidak berpuasa karena akan safar tidak boleh seperti itu tidak boleh ya berniat sejak malam hari untuk tidak berpuasa Dikarenakan besok harinya Mau safar tidak boleh Jadi malam harinya harus tetap berniat ber, Berpuasa nah, Urusan besok dia musafir itu urusannya besok Nah Kita akan bahas nanti Apa yang akan dilakukan ya Ketika sudah akan safar Sudah benar-benar akan safar Yang penting pembicaraan sekarang di malam harinya dulu ya Rencana besok Mau safar itu sudah matang Sudah siap-siap sudah matang Yang benar-benar mau safar Tapi ini malam hari masih wajib berniat berpuasa Di malam harinya Di sini kami nukil keterangan Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Dalam kitab al Istidkar, Mengatakan para ulama telah bersepakat Bahawa orang yang hendak melakukan Safar di bulan Ramadan Tidak diperbolehkan Berniat sejak malam hari Untuk berbuka Untuk tidak berpuasa esok harinya sebab seseorang tidak dianggap sebagai seorang musafir semata-mata dengan adanya niat untuk safar, melainkan dengan berangkat melakukan safar atau telah melakukan persiapan matang untuk sah safar. Jadi malam harinya masih tetap berniat berpu berpuasa. Nah, kemudian besoknya ya, bangun tentunya dalam keadaan bangun di subuh hari dalam keadaan berpu berpuasa Ya. Salat subuh. Ya, siap-siap matang persiapannya sudah disiapkan semua tas-tasnya, perbekalannya dimasukkan di mobil, masuk bagasi sudah siap. Pakaian safar sudah dikenakan, mau berangkat. Sudah mau berangkat ini. Sopir juga sudah siap. Ya tinggal berangkat sudah. Nah, ini permasalahan berikutnya. Apakah di sini dia boleh untuk berbuka? Atau nunggu sampai dia safar dulu Dalam perjalanan jika sudah keluar daerah Sudah dalam safar baru berbuka Nah ini permasalahan berikutnya Ini dibahas pada halaman 104 Masalah ke delapan Hukum seseorang yang di suatu hari berpuasa dalam keadaan Bermaksud melakukan safar hari itu juga Apakah boleh baginya berbuka hari itu Nah di sini ada dua pendapat Ada yang melarang untuk berbuka Baik sebelum memasuki safar. Maupun setelahnya. Jadi ya, ada yang berpendapat. Melarang. Berbuka. Ya. Pendapat ini. Yang kedua. Pendapat yang membolehkan untuk berbuka. Membatalkan puasanya. Dengan alasan dirinya telah berstatus sebagai musafir. Nah. Ini pendapat yang rojih, yang benar dalam hal ini ya ini pendapatnya Syak bin Rohawai dan salah satu dari Al Imam Ahmad ini yang dipilih oleh Ibn Qayyim, Syaukani, Al-Albani Mukbil Al-Wadi'i dan Al-Ufaymin nah namun ya setelah kita mendengar pendapat yang benar ini bahawa boleh baginya berbuka membatalkan puasanya dengan alasan dirinya bersatu telah berstatus sebagai musafir. Pertanyaan berikutnya, kapan ia bisa berbuka? Kapan ia bisa berbuka? Nah, mereka terbagi dua. Yang pertama mengatakan ya, disyariatkan baginya yakni boleh berbuka dalam safarnya setelah melewati batas akhir daerah tempat tinggalnya, seperti halnya hukum qasar salat. Jadi kalau dia sudah keluar batas ya wilayah tempat tinggalnya sudah keluar daerah. Nah, berarti dia sudah dalam safar, baru berbuka. Nah, kalau belum melewati batas itu belum boleh. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan bagi yang untuk berbuka di tempat tinggalnya jika ia telah bertekad bulat untuk melakukan safar dengan melakukan persiapan matang untuk safarnya. Seperti digambarkan tadi Ya, barang-barang tas-tas sudah masuk bagasi mobil, Pak. Ya, kalau motor misalkan sudah di sudah diikat, sudah di ini. Ya, pakaian safar sudah dikenakan, perlengkapannya semuanya. Tinggal berangkat. Nah, tinggal berangkat sudah. Sudah disiapkan semuanya, sudah diperiksa, ya. Bensinnya, mesinnya, ini sudah kendaranya sudah siap semuanya. Tinggal di starter berangkat. Nah. Di sini boleh berbuka. Menurut pendapat yang kedua ini. Sudah boleh berbuka, berbuka dulu baru berangkat, boleh. Nah, ini pendapat Anas bin Malik, ini dalam 105, lihat. Pendapat Anas bin Malik radhiyallahu dan dipilih oleh Ibnu Qayyim, Al Albani dan Al Wadii. Ya, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Sunannya bahwa Muhammad bin Ka'ab Rahimahullah berkata Ataitu Anas ibn Malik fi Ramadan Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan wa dalam keadaan ia berniat untuk safar wa qad ruhilat lahu rahilatuhu safar ya. dalam keadaan ia berniat untuk safar dan kendaraannya telah disiapkan serta ia pun telah mengenakan pakaian safar. Kemudian ia meminta makanan dan memakannya. Kemudian dia meminta makanan dan memakannya. Faqultu lahu. Jadi dia berbuka ini. Jadi kendaraannya Anas bin Malik sudah disiapkan ya. Pakaian safarnya telah, telah dikenakan. Sudah mau berangkat, tinggal berangkat sudah. Nah. Dia minta makan untuk berbuka. Nah, kemudian dia berbuka. Fakul itu lakukan Muhammad bin Kaat. Aku bertanya kepadanya kepada Anas bin Malik. Sunnah? Apakah yang kamu lakukan ini sunnah? Ya, Apakah yang kamu lakukan ini sunnah? Ada contohnya dari Rasul, Rasulullah Sallam. Ada dalilnya. Anas bin Malik, Rasulullah Nuh menjawab, sunnah. Ini adalah sunnah. Thumarokiba kemudian dia naik kendaraannya terus berangkat. Nah, you faham? Ini? Jadi ini dalilnya, dalilnya adalah hadis Anas bin bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini memiliki syahid penguat yang semakin menguatkannya yaitu hadis Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, yang dikelarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ubaid bin Jubair. Naam, jadi Ubaid bin Jubair meriwayatkan bahwa dirinya bersama Abu Basrah Al-Gifari. Ini Abu Basrah Al-Gifari, rajal anhu sahabat Rasulullah S.A.W. Ya. Dia, ini Ubay bin Jubay bersama Abu Basrah Al-Gifari naik kendaraan yakni naik kapal, ya, safinah. Nah. Dari uh, tempat yang namanya Fustat menuju Iskandaria. Nah, di bulan Ramadhan Kemudian Abu Basral Gifari ini bergerak berangkat. Iya, meninggalkan pelabuhan. Jadi, baru saja meninggalkan pelabuhan, bergerak berangkat, ia mendekatkan makan paginya kemudian mengatakan kepada Ubayd bin Jubair, "Mendekatlah." Ya Mari kita buka ini sekarang. Nah. Ubay dan Jubair bertanya, "Bukankah kita masih melihat rumah-rumah itu?" Nah, alas naru al-buyut. Jadi baru baru meninggalkan pelabuhan ini, jadi rumah-rumah masih kelihatan. Nah. Belum keluar batas. Abu Basrah menjawab, "Arghita an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau membenci tidak suka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nah ya, ini disunnahkan dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Boleh bagi musafir untuk berbuka sekarang. Nah. Iya. Nah eh, riwayat ini, nah terkuatkan dengan hadis Anas bin Malik sebelumnya. Ya. Yeah. Jadi ini dalil-dalilnya jelas ya. Nah, tidak harus menunggu keluar dari batas wilayah tempat tinggal. Nah. Masalah kesembilan. Alam 107 Hukum berpuasa dan berbuka bagi orang Yang memiliki pekerjaan atau kebiasaan Selalu melakukan safar Rutinitasnya Selalu safar Safar itu sudah rutinitasnya dia Biasanya ini pada Sopir nakoda Sopir sopir mobil atau nakoda kapal Selalu safar, safar, safar Itu sudah rutinitasnya dia nah, Tetapi dia memiliki tempat tinggal yang tetap yang dia niatkan sebagai tempat tinggalnya, meskipun dia belum punya keluarga misalnya, tapi dia sudah punya rumah tempat tinggal yang tetap diniatkan untuk tinggal di situ. Nah, apalagi kalau sudah punya keluarga, ya keluarganya di situ, tetapi dia selalu safar meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, ya seperti ini statusnya adalah musafir yang mendapatkan keringanan untuk melakukan kawso dan berbuka puasa selama safarnya. Nah, Hingga ia kembali ke tempat tinggalnya. Mungkin muncul pertanyaan jadinya. Kapan para sofir dan nahkoda itu berpuasa kalau begitu? Hah? Kapan berpuasanya? Nah jawabannya kata Syed Ibn Al-Faymin. Mereka bisa menunaikan puasa pada hari-hari safar di bulan Ramadan. Yang bertepatan dengan musim dingin. Karena siang harinya pendek. ya, Dan sejuk. Sehingga berpuasa saat itu tidak terasa penat. Begitu pula, bisa berpuasa ketika mereka kembali ke daerah tempat tinggal mereka di bulan Ramadan. Ya. Wajib bagi mereka untuk berpuasa selama tinggal di sana. Selama tinggal di tempat tinggal mereka. Nah, faham ya? Jadi, ketika pulang, kan ada ada saatnya dia tidak syafar. Ketika berada di tempat tinggalnya di bulan Ramadan, wajib berpuasa. Ketika dia syafar, Ya. Dia bisa melihat keadaan ketika itu musim dingin, misalkan siang harinya pendek dan sejuk, dia bisa tetap berpuasa. Dia berpuasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, namun jika orang yang memiliki rutinitas selalu melakukan safar, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, yang diniatkan sebagai tempat tinggalnya. Nah, ini yang kedua. Yang dia tidak punya tempat tinggal di suatu tempat yang diniatkan tinggal di situ. Ya. Dia selalu berada di atas kendaraannya. Kalau dia punya keluarga, dia bersama keluarganya di atas kendaraan. Nah, jadi dia di atas kendaraan itu, misalnya di kapal, ada kamarnya, ya, sarana hidupnya lengkap di situ, dan itu yang jadi tempat tinggalnya. Di darat tidak ada tempat tinggalnya. Dia terus ke sana kemari. Di atas kendaraan. Jadi kalau mendarat di suatu tempat. Mendaratnya mendarat. ya tetapi Dia tetap di kapal. Karena di situ memang tempat tinggalnya. Kamarnya di situ. Sarana hidupnya lengkap di situ. Tidak ada tempat tinggalnya. Tempat, tempat tinggal tertentu yang diniatkan di darat. Tapi di situlah. Di atas kapal itu. Tempat tinggalnya. Bagaimana? Orang yang seperti ini. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah Kalau Alimam Ahmad berpendapat. Orang tersebut. Tidak berstatus sebagai musafir, karena dia sudah menjadikan kendaraannya sebagai tempat tinggal, ya, dan dia tidak mendapat keringanan untuk melakukan koser dan koser solat uh, dan berbuka puasa. Nabi nya dipilah oleh Ibnu Aufaimin. Kalau lima musafir berpendapat, orang tersebut tetap berstatus sebagai musafir yang dapat keringanan uh, untuk berbuka dan terkena syariat kausor salat. Nah, sampai nanti dia punya tempat tinggal di darat. Nah, tetapi sepertinya Allah Alam kalau mempelajari kondisinya, keadaannya, tinjau maknanya, Allah Alam sepertinya pendapat Imam Ahmad lebih lebih kuat. Ya, karena ya Sudah itu tempat tinggalnya dia. Nah, jadi kemanapun dia pergi ya, dia di tempat tinggalnya. Nah, wallahu a'lam. Terakhir, jadi selesai pembahasan orang sakit, pembahasan musafir. Terakhir halaman 108 perhatian, ya dua udur yang dengannya seseorang mendapat ruh so keringan untuk berbuka yaitu sakir atau sakit atau safar ini sudah selesai, pincinya sakit atau safar. Nah, bagaimana dengan orang yang merasa berat berpuasa? Sementara dia tidak sakit, tidak pula musafir, dia sehat, dia mukim, tetapi berat, dia berpuasa berat, Wah, lemas bukan main. Nah, ya, apalagi misalkan kalau bekerja, nah. di bulan Ramadan tetap beker, bekerja di kantor ataukah bekerja di, ya, sebagai buruh, ya, atau bekerja berat. Nah, terasa berat sekali berpuasa. Nah, tetapi dia sehat dan dia muk mungkin itu bukan udur. Alasan berat berpuasa tidak ya, bisa dijadikan udur untuk berbuk berbuka. Nah, di sini nah, kecuali sebutkan sin, kecuali jika terasa amat berat baginya. Dan tidak tertanggulangi lagi. Sampai pada tahap. <coughs> dirinya khawatir akan terkena mudarat atau celaka karenanya. Jadi dia. Dia me menyiksa dirinya. Dia menyiksa dirinya. Jika dia tetap bertahan berpuasa. Khawatir terkena mudarat atau celaka. Karenanya bisa pingsan. Bisa lewat. Nah. ya, Bisa. <coughs> lewat. Ya, bisa safar selama-lamanya nih. Nah. Atau setelah itu hanya sakit. Badannya mulai hangat. Wah, ini setelah itu bisa sakit ya, termoderatkan. Jika khawatir demikian, di sini boleh berbuka. Nah, di sini boleh berbuka pada kondisi seperti ini. Nah, kalau memang benar-benar tersiksa sudah tidak tertanggulangi khawatir ya, terkena mudarat, bisa sakit karenanya, celaka karenanya. Di sini dalam kondisi seperti ini ada keringanan untuk berbuka, dalilnya adalah kias, analogi penyamaan hukum dengan orang yang sakit. Nah, jika memang demikian, terpaksa dia berbuka untuk menyelamatkan dirinya. Untuk menyelamatkan dirinya. Agar tidak terkena mudarat. Agar tidak celaka. Karenanya. ya, Tidak pingsan. Tidak mati. <tuh> Dan kewajibannya adalah mengkodok. Di luar bulan Ramadan. Dia tetap wajib mengkodoknya nanti. Menggantinya nanti dengan kodok di luar bulan Ramadan. Nah ini pendapat. Asyawqani as Al-Ufaymin. Dan al-lajna da'ima yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, selesai bab yang kelima. Nah, kita lanjut ke bab yang keenam. Ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Ketentuan puasa bagi wanita dalam kondisi-kondisi khusus. Kondisi-kondisi khusus yang dimaksud... ya. Dalam matan sebutkanlah sahih rahimahullah yaitu wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas haram berpuasa. Kewajibannya adalah mengkodok mengganti di luar bulan ramadhan. Kadang lainnya adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui jika khawatir, ya. Kondisi keadaan dirinya atau keadaan janinnya, bayinya. Nah, Pertama, kita bahas dulu alam 110. Ketentuan puasa bagi wanita haid dan wanita nifas. Ketentuannya jelas berdasarkan ya sunnah Rasul SAW ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita haid dan nifas haram berpuasa haram berpuasa jika tetap berpuasa dalam keadaan haid atau nifas keduanya melakukan sesuatu yang haram berdosa dan puasanya tidak sah jadi wanita haid dan nifas wajib berbuka haram berpuasa ya kewajibannya adalah mengkodok puasa yang ditinggalkannya itu di luar Ramadan ini ijma ulama. Nah, jelas dalilnya hadith Abu Sa'id al Khudri, muttafaq 'alaih dan hadith Aisyah muttafaq 'alaih. Nah. Berikutnya, halaman 111, ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Ini yang mungkin sebagian wanita, sebagian orang tidak memahami dengan tepat hukumnya. ya Perhatikan, wanita hamil, wanita menyusui pada asalnya sama hukumnya dengan wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui. Pada asalnya wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Nah. Tetapi diperbolehkan berbuka tidak berpuasa jika ia mengkhawatirkan keadaan dirinya. Ya. Janin atau bayinya atau keduanya. Dia mengkhawatirkan keadaan dirinya. Meskipun tidak khawatir janinnya atau bayinya tapi keadaan dirinya dia khawatirkan. Atau sebaliknya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya tapi khawatir janinnya, khawatir bayinya atau kedua-duanya, khawatir dirinya dan khawatir juga janinnya atau bayinya. Dalam kondisi seperti ini ya. Eh, jika dia berpuasa, dia memberatkan dirinya dan khawatir ya, memudaratkan dirinya, janinnya, bayinya atau keduanya dalam keadaan seperti ini boleh berbuka. Nah, boleh berbuka. Karena sebagian wanita Alhamdulillah meskipun hamil atau menyusui dia tetap kuat sehat bagus fisiknya fit ya. karena suplemennya bagus cukup ya makanan tercukupi gizi tercukupi ya makan daging sayur minum susu madu tidak ada yang dikhawatirkan dia puasat tidak memberatkan dirinya, tidak menyiksanya, tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya, tidak mengkhawatirkan janinnya bayi. Dalam kondisi seperti ini wajib, ya, tetap untuk berpuasa. Ada pun wanita hamil atau menyusui yang memang berat berpuasa, khawatir keadaan dirinya atau janin atau bayinya, ini yang mendapat keringanan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Nah, jika demikian, apa kewajibannya? Apakah mengkodok? Mengganti puasa di luar bulan umum dengan kodok. Ataukah kewajibannya adalah membayar fidyah. Memberi makan fakir miskin. Ini diperselisihkan oleh ulama. Sini pada laman 111. Masalah pertama, masalah ke-1. Ketentuan kodok puasa. Atau membayar fidyah. Ya, memberi makan fakir miskin. Bagi wanita yang memilih, memilih berbuka. Tidak berpuasa. Karena hamil atau menyusui. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat kewajibannya adalah membayar fidyah. Ya, dan dalam hal ini ada fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan ini yang dipilah Syekh Al-Albani. Nah. Pendapat yang lain mengatakan kewajibannya adalah qadha <todoh> puasa di luar Ramadan, bukan fidyah. Nah, ini yang kami pandang lebih kuat, yaitu pendapat dalam buku ini halaman 113, pendapat ketiga, halaman 113, pendapat ketiga bahwa wanita hamil atau menyusui yang memilih berbuka hanya diwajibkan untuk melakukan kotak puasa, baik ia berbuka untuk maslahat dirinya, pihak lain, yaitu janinnya atau bayinya, maupun untuk maslahat keduanya, maslahat dirinya, maslahat janinnya dan bayinya. Alasannya Wanita hamil atau menyusui keadaannya Seperti keadaan orang sakit dan musafir Yang terkadang merasa berat untuk berpuasa Sehingga hukum wanita hamil atau menyusui Lebih tepat disamakan dengan hukum orang sakit dan musafir Secara kias Secara analogi yang tepat Rasulullah Alaihi Wasallam pun telah menyebutkan Wanita hamil atau menyusui sejajar dengan musafir Dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi Radiyallahu anhu yang telah disampaikan sebelumnya. Pada hadith. Inna Allah Ta'ala wada'u anil musafir syatras salah. Wassawma anil musafir wa'anil murdib al-hubla. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meringankan dari musafir setengah solatnya. Ya, dengan mengkosar. ya, Dan memberi keringanan. Kewajiban puasa. Dari seorang musafir. Dan dari seorang wanita yang menyusui. Dan hamil. Nah, di sini pada hadit ini Rasulullah SAW mensejajarkan antara ketika menerangkan adanya keringanan untuk berbuka, disejajarkan antara musafir dan wanita hamil, wanita menyusui. Nah, seakan isyarat bahwa hukumnya sama, yaitu kewajibannya adalah keldok, meskipun tidak begitu tampak nah jadi alasannya dalihnya adalah kias analogi kalau ditinjau maknanya wanita hamil wanita menyusui yang kondisinya berat berpuasa khawatir keadaan dirinya khawatir janinnya atau bayinya ini secara makna sama dengan orang yang sakit satu saat dia akan kuat Ketika sudah tidak hamil atau ketika sudah tidak menyusui, dia akan kuat kembali. Seperti orang sakit, dia akan sembuh kembali. Nah, Rekan itu, dia dapat ruksa untuk berbuka ketika memang kehamilannya itu atau keadaannya menyusui itu menyebabkan berat kondisinya dan khawatir dirinya atau khawatir jadinya bayinya. Yani ketika keadaannya seperti orang sakit nah sehingga ya hukumnya dikias disamakan dengan orang sakit tuwajibannya adalah kodo puasa bukan fidyah nah bukan fidyah kalau diwajibkan membayar fidyah bukan kodo artinya disamakan hukumnya dengan orang tua yang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa padahal beda kalau orang tua lanjut usia yang belum pikun ya yang belum pikun. Tidak mampu lagi berpuasa. Itu selamanya tidak mampu. Tidak, di, tidak diharapkan nanti akan kembali muda. Maka memang tidak ada harapan nanti untuk mengkodoh. Jadi fidyah memang diganti sudah. ya Puasa yang ditinggalkan langsung diganti dengan fidyah. Adapun ini wanita hamil yang menyusui. Ini seperti orang sakit. Suatu saat nanti dia sehat, kuat. Maka itu diganti dengan kodoh. Bukan fidyah. Karena kuatnya pendapat ini, ya ini pendapatnya Ibrahim bin Yazid An Nakha'i, pendapatnya Al Hasan Al Basri, Abu Bakar bin Abi Robah dan Abu Hanifa. Karena kuatnya pendapat ini di tengah segi dalil, ya dan makna, maka ini yang dipilih oleh Sheikh bin Baz bersama Al Jazeera Da'ima. Ini yang difatwakan oleh Al Jazeera Da'ima yang dikatakan oleh Sheikh bin Baz. Ini pula yang difatwakan oleh Asyikh Al Othaimin dan ini juga yang difatwakan oleh guru kami rup besar kami Syekh Mukbil Al-Wajih rahim al jami' Nah, kesimpulannya yang rajin insyaallah dalam masalah ini bahwa wanita hamil, wanita asu yang memang berat berpuasa khawatir keadaan dirinya terjadinya atau bayinya kewajibannya adalah qada bukan fidyah wallahu a'lam Timbul pertanyaan masalah kedua halaman 114 Ya, bagaimana jika hamil menyusui berturut-turut sambung menyambung, nah rapat, nah, nah. ini keadaan yang mendominasi ini biasanya salafiyun salafiyat, ya ummat biasanya begitu, nah, ya, masya Allah memperbanyak umat nah dan itu niat yang baik niat soleh. Ya, dan itu dengan tujuan pernikahan untuk memperbanyak umat, jadi rapat nah, perusahaan hamil, melahirkan, menyusui hamil lagi, terus nah, akhirnya kapan ini mengkodok kalau begitu nah, di sini ada fatwa lajna da'ima yang dikata oleh asyikh bin baz, menjawab mengatakan, tidak mengapa bagi wanita tersebut untuk menunda kodok puasanya karena rasa berat yang dialaminya akibat hamil dan menyusul uh, akibat hamil dan menyusui yang berturut-turut. Ya. Kapan saja ia memiliki kemampuan, ia pun berkewajiban untuk segera melaksanakan kodok puasanya, karena ia terkena ketentuan hukum puasa yang sama dengan orang sakit. Ya. Kemudian menyebutkan dalilnya. siapa sakit atau safar, kewajibannya adalah mengkodok di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Jadi Tunggu kapan dia berhenti hamil, kapan dia berhenti mah Menyusui Jadi yang penting sekarang siapkan catatan Nah dicatat yang rapi Nah utangnya sekian Sudah 80, 90 Bahkan sampai 100 Ada yang 100 ada. Dan Alhamdulillah sebagian dari mereka ada yang sudah lunas Nah Ada yang sudah selesai dikodok Ya sesuaikan dengan kemampuan Dicicil Nah sampai Alhamdulillah selesai Nah. Baik. E, masalah ketiga, ini yang sudah ditegaskan di awal, hukum puasa bagi wanita hamil atau menyusui yang merasa bersemangat dan memiliki kekuatan untuk berpuasa, tidak merasa berat berpuasa dan tidak ada pengaruh buruk terhadap janin atau bayinya, pada kondisi seperti ini wanita hamil atau menyusui wajib untuk tetap berpuasa, tidak ada udzur untuk meninggalkan puasa sebagaimana difatwakan oleh Syekh Ibn Utaimin dan Al-Lajnat Daimin diketawa oleh Ibnu Ubaaz ini sudah diterangkan di awal pada asalnya wanita hamil dan wanita menyusui sama dengan yang lainnya tetap wajib berpuasa kecuali pada kondisi yang memang memberatkan dirinya dan khawatir keadaan dirinya atau janinnya atau bayinya. Nah, barakallahu fikum kemudian bab yang ketujuh ya mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini sehingga nanti sehabis sholat nanti kita bisa langsung masuk ke pembatal pembatal puasa nah selesaikan ini bab ketujuh ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa nah orang ketentuan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa nah ini yang dimaksud adalah nah <tuh> Dua golongan yaitu Orang tua Lanjut usia yang sudah tidak mampu fisiknya berpuasa Tetapi dia belum pikun ya Karena masih mukallaf Atau orang sakit Yang sakitnya tidak diharapkan sembuh Tidak berkemungkinan sembuh Nah ini kewajibannya adalah fidya Nah Jadi dilihat di situ halaman 117 Ada dua golongan Yang pertama orang tua lanjut usia yang tidak mampu Nah ini perhatikan batasan orang tua lanjut usia yang ya ya yang diwajibkan bayar fidyah yaitu yang tidak mampu sama sekali berpuasa. Jadi sama sekali kalau dipaksa-paksa pun tidak bisa. Dipaksa-paksa bisa mati dia. Nah. Atau ya merasakan beban yang sangat berat ketika berpuasa. Kalau dipaksa-paksa masih bisa. Nah. dipaksa-paksa berpuasa masih bisa tapi tersiksa dia bukannya berat sekali itu sudah tidak mampu namanya jangan dipaksa-paksa kasihan orang tuanya nah dipaksa dipaksa masih bisa sampai berbuka bisa tapi dia dalam keadaan apa tersik tersiksa berat sekali itu namanya sudah tidak mampu menurut tinjauan syariat karena syariat itu tidak bertujuan untuk menyik, menyiksa kalau tingkatan fisiknya sudah lemah, orang tua sudah tersiksa, ya sangat berat. Itu berarti sudah tidak mampu. Nah, difahami ya? Ini kolom yang pertama. Nah, kewajibannya sebagai ganti puasanya adalah vidya. Kalau sudah pikun bagaimana? Puasa apa vidya? Meskipun fisiknya masih kuat, tetapi sudah pikun. Tidak puasa, tidak juga fid Fidya, tidak juga sholat Sudah tidak terkena beban syari syariat, Karena sudah bukan mukal, mukallaf Nah, sudah bukan mukallaf Nah, yang kedua Golongan kedua Penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh Nah, ini yang menentukan Memfonis bahwa penyakitnya Tidak ada harapan sembuh Ini yang ahli di bidangnya Ahli medis yang terpercaya di bidangnya Ya atau berdasarkan keumuman yang terjadi Ya menurut kebiasaan Penderita penyakit seperti itu biasanya tidak bisa sembuh Ya Maka Yang seperti ini Kewajibannya sama dengan orang tua yang lanjut usia Yang tidak mampu berpuasa Yaitu membayar fid Fijia ya. nah, Karena tidak ada harapan sembuh yani Tidak ada harapan nanti dia sembuh kemudian mengkodok Tapi ini tingkatannya adalah Ijtihad ya Karena masalah gaib, apakah betul-betul Bisa sembuh nanti Itu perkara gaib, itu urusan Allah SWT Tetapi di sini dasar hukumnya adalah Ijtihad, analisis Ya Menurut persangkaan yang kuat Dianalisis oleh dia, oleh Ahli medis, yang memang ahli Di bidangnya dan percaya Berdasarkan keumuman yang terjadi, biasanya Tidak sembuh Nah, maka kewajibannya Adalah fidyah Nah, ya e, dalil masalah ini adalah hadit Ibn Abbas lewat Al Bukhari, namp yang menerangkan hukum bahawa orang tua telak baik lelaki maupun wanita yang sudah tidak mampu berpuasa nah kewajibannya adalah membayar fidyah memberi makan e, fakir miskin setiap hari puasa ditinggalkan nah dari dalilnya yakni riwayat-riwayat Ibnu Abbas secara lengkap keterangannya ada dalam buku ini Nah. Ada masalah yang mungkin muncul. Ini pada halaman 120. Masalah kedua di di buku ini yaitu sudah diterangkan tadi bahwa kita kan tidak tidak tahu ilmu ghaib ya. Yang tahu ilmu ghaib cuma hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ini tadi bahwa difonis sakitnya tidak berkemungkinan sembuh, tidak ada harapan sembuh itu adalah ijtihad, analisis. Itu hanya ghalabatul dzon. Prediksi kuat seperti itu. Karena sudah diperiksa, diteliti oleh dokter spesialis. Di medis, di bidangnya. Terpercaya. ya Kemudian penyakitnya demikian difonis. Wah oh ini jenis penyakit ini tidak ada kemungkinannya sembuh. Tidak berkemungkinan sembuh. Atau menurut kebiasaan, keumuman orang-orang yang terkena penyakit seperti itu. Tidak diharapkan sembuh. Tetapi. Allah swt mentakdirkan lain ternyata, jadi dia sudah menjalani Ramadan. ya dia bayar fee ya kan? Ternyata Allah takdirkan sembuh, ya karena kesembuhan itu dari Allah swt, bukan dari obat, ya. Nah, atau karena kemajuan teknologi kedokteran ya kecanggihan medis, alat medis, tiba-tiba ditemukan suatu alat, obat yang ternyata bisa mengobati penyakit itu yang dengannya Allah SWT sembuhkan dia kan berkembang terus ya iya kan nah dulu misalkan awal-awal kanker itu wah, kalau sudah kena kanker sudah, iya kan tapi ternyata akhir-akhir ini terus berkembang ada ya, operasinya ada kemonya dan seterusnya ya atau bahkan ada herbalnya juga Nah. Bukan promosi herbal ini. Ya, ada alternatif-alternatif kemudian ditemukan. Nah. Iya. Ternyata Allah takdirkan sembuh dia, padahal dia sudah menjalani hukum tadi sebelumnya. Sudah bervidya Nah, pertanyaannya sekarang masalahnya, apakah yang dulu dilakukan itu berarti batal? Maka sekarang setelah sehat dia wajib mengkolok dan vidyahnya batal. Yang roji dalam hal ini, ya seperti kata Ibn Qudamah dan ini ditegaskan oleh Ibn Ufaimin dan Allah najdai yang diketahui oleh Ibn Baz bahawa yang telah lalu itu benar, ya tidak batal dan itu sudah selesai urusannya. Kenapa? Karena dulu dia menjalani hukum itu ya, sesuai dengan keadaannya dan berdasarkan ilmu. Nah, memang begitu hukumnya orang yang keadaannya seperti itu yang difonis tidak berkemungkinan sembuh. Adapun ternyata kenyataannya Allah takdirkan dia sembuh di luar perkiraan ya, maka ini tidak merubah apa yang telah dia jalani sebelumnya. Nah. Jadi yang telah lalui itu sudah sah dan selesai Nah, uh, Perhatikan agar semakin jelas Lihat kembali halaman 117 Halaman 117 Nah, terkait dengan penderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh ini tadi, dianggap tidak mampu berpuasa sehingga kewajibannya adalah fidyah, di sini diterangkan oleh e, diterangkan di sini, ya. Ketidakmampuan berpuasa ketidakmampuan berpuasa pada diri orang sakit yang semacam ini bisa jadi karena kelemahan fisiknya. Bisa jadi karena kelemahan fisiknya. Karena penyakitnya tersebut, penyakit yang kronis Penyakit yang parah Tidak berkembang sembuh, fisiknya lemah Tidak mampu dia berpuasa nah. Kalau Dia memaksa berpuasa Termudaratkan Mengiksa dia, termudaratkan Penyakitnya justru semakin Parah, bisa semakin cepat mati Nah, nah mau ditunggu Nanti kalau sembuh dia kodok. Eh ini tidak diharapkan sembuh masalahnya. Tidak ada kemungkinan sembuh ini. Ya Akhirnya apa? Berarti bayar fit. fit ya. Atau adanya keharusan untuk selalu makan dan minum. Jadi jenis penyakitnya ini membuat dia tidak bisa lepas dari makan dan minum. Ya Tiap berapa menit misalkan. Atau tiap setengah jam atau satu jam. Atau semisal itu. Mesti harus selalu konsumsi makan dan minum. Kalau tidak penyakitnya tambah Parah Semakin cepat mati nanti Nah, iya. Atau adanya Tuntutan untuk selalu mengonsumsi obat ha, Tidak bisa lepas dari obatnya Setiap sekian jam harus minum obat Itu tadi Kalau dia tidak minum obatnya Bisa lewat dia Nah Hanya kondisi Seperti ini ya sudah Berarti bayar fit jadi ya, Dipahami tadi ya kondisi-kondisinya itu penyakitnya tersebut membuat fisiknya leh lemah, sementara tidak tidak tidak ditunggu sembuhnya ini karena memang sudah difonis jenis penyakitnya tidak dapat sembuh. Nah, kalau dia paksa termotorkan semakin parah dan semakin mempercepat kematiannya. Nah, tidak boleh seperti ini. jadi berfidiya atau apa tadi yang kedua keharusan untuk selalu minum makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman. Tidak bisa lepas dari makan dan minum. Kalau tidak tambah parah penyakitnya. Makin cepat mempercepat kematiannya. Atau harus selalu mengonsumsi oh, obat setiap saat tidak bisa lepas. Jika dia berpuasa dia tahan, tidak mengonsumsi obatnya maka tambah parah, atau bisa malah langsung mati, mati berakhir. Ya, seperti itu gambarannya ya terkait dengan ini. <tuh> Ketentuan Fidyah, halaman 121. Nah, kita akan membahas tentang ketentuan membayar Fidyah. Ketentuannya Fidyah diberikan kepada fakir miskin. Ya, yang diberikan kepada fakir miskin adalah setiap jenis makanan yang biasa diberikan seseorang kepada keluarganya di antara makanan-makanan pokok negeri setempat. Nah, kalau di negeri kita, apa? beras nasi Nah, jadi kalau bayar fidyah dengan ayam panggang atau e, sate satu baskom Hah? Tidak sahabat tidak. Tidak saya berarti karena bukan nasi, bukan beras, bukan makanan pokok. Iya. Nah. Atau dibawakan e, bakso lima mangkok ni fidyah tidak sah jadi apa beras atau nah nasi nah waduh jadi vidiatum <tuh> toan miskin. vidiatu toan toan mis toan di sini maksudnya makanan pokok yang mengenyangkan nah kan itu mengikuti kebiasaan makanan pokoknya apa kita kalau makanan pokok kita nasi ya kenyataannya kita makan ini dan itu sudah makan ini dan itu nanti tetaplah Lapar kan begitu biasanya. Iya. Nah, ini ya memang makanan pokok. Ketentuannya begitu. Toh an di sini maksudnya makanan pokok. Ini yang pertama. Masalah-masalah uh, uh. terkait dengan ini lihat dalam pasal 22. Masalah pertama, tata cara pemberian fidyah Apakah dibagikan? Membaginya dalam keadaan mentah atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang benar, yang roji dalam hal ini bebas. Bisa diberikan dalam keadaan mentah beras diserahkan dalam keadaan beras. Bisa diserahkan dalam bentuk makanan yang siap konsumsi. Jadi sudah dalam bentuk nah nasi. Nah. Baik di dimasak nasi atau nasi goreng digoreng terserah yang penting ya, jadi memang makanan pokok. Nah. Ya, karena Ayatnya begitu Fidjatum to'amu miskin fidya itu to'am Makanan Bagi orang fakir miskin Makanan diberikan dalam bentuk beras Itu juga makanan Ini makanan pokok Diberikan dalam bentuk siap Dikonsumsi baik e, Nasi misalkan ya. Yang dimasak atau digoreng Itu Makanan Jadi sah Salah satu dari keduanya Bebas memilih Ini yang dipilih oleh Syekh Al-Ufaymin Masalah kedua, alaman 123, ukuran fidya yang wajib diberikan. Ada perbedaan pendapat diantara ulama. Yang benar dalam hal ini, sebagaimana ketanak Ibn Ufaimin, pada alaman 124, kami nukil ketanak Ibn Ufaimin dari kitab Asyaful As Mumti, tidak ada ketentuan secara syariat mengenai kadar makanan yang akan diberikan sebagai fidya. Jadi permasalahannya kembali, ketentuannya kepada kebiasaan masyarakat dan ukuran yang dipandang cukup atau pantas dalam hal pemberian makanan. Nah. Jadi satu fidyah itu maksudnya satu puasa diganti dengan memberi makan satu fakir miskin untuk satu kali makan. Porsi yang dianggap cukup mengenyangkan itu menurut kebiasaan kita. Nah, biasa ya, satu piring satu piring besar itu cukup tidak? Hah? cukup kalau yang biasanya dijual di warung itu, nah kita beli nasi padang atau pakai mangkok itu, taruh itu cukup tidak? cukup nggak itu? kenyang nggak itu? biasa menurut kebiasaan ya jangan jadikan patokan diri kita kalau diri kita misalkan biasanya makannya sedikit, nah, keumuman ini segitu cukup nggak? tidak kan? tidak cukup itu jadi meskipun, jadi kalau bayar fidyah itu biasanya kan ada yang bayar fidyahnya nasi kotak beli, nasinya segitu ditambah ayamnya itu tidak sah nanti karena nasinya nggak cukup. Jadi yang wajib itu makanan pokoknya nasinya, berasnya. Adapun lain-lainnya, log poknya itu mustahab, itu tambahan pelengkap. Tidak ada itu nggak masalah. Yang penting nasinya cukup. Kalau ada itu nasinya cukup mengenyangkan porsinya kemudian ditengkapi di telur puyuh itu mustahat lebih sempurna falahnya jangan sampai ya nasinya berasnya tidak cukup kemudian dilengkapi yang lain nanti tidak sah nah ini hati-hati nah, kan biasanya kan gitu kan kalau bayar firja itu tinggal beli gitu nah, padahal nasinya sedikit nah ini hati-hati perhatikan ini ya, Baik, Kalau memberikan beras Nah kira-kira kalau Satu kilo itu cukup Banyak itu ya Nah ada lebih kalau itu. Setengah kilo cukup enggak? Sudah banyak, iya. Nah, jadi intinya kadar yang porsi yang cukup untuk me mengenyangkan satu kali makan. itu. Ya. kriterianya. Nah, Anas bin Malik rahimahullahu uh, pernah di masa tuanya bayar fidyah. Nah, bayar fidyah caranya uh, bikin makanan Ya, satu mangkuk besar sarit, yakni roti diremuk dan dimasak dengan daging. Nah, kemudian dia mengundang 30 orang fakir miskin hingga kenyang. Nah, dia beri orang fakir miskin hingga dia kenyang e, mereka semuanya kenyang. Nah, artinya E, Pembaraan fidyanya itu ditunda di akhir Ramadan ini Yang dilakukan Nas bin Malik Ini bisa Jadi, Ditunda di akhir Ramadan Kemudian manggil 30 fakir Miskin Bisa juga setiap hari Setiap harinya nah, Yang tidak boleh kalau Mendahulukan bayar fidyah Belum masuk Ramadan sudah bayar fidyah Atau di awal Ramadan langsung Bayar fidya 30 hari Padahal baru hari pertama hari kedua yang Tidak boleh jadi, setiap hari dibayarkan fidyahnya atau diakhirkan di, di, di akhir Ramadan sekaligus baru dibayarkan, boleh. Nah. E, masalah ketiga dalam 126 Fidyah yang dibayarkan dengan uang bukan dengan makanan. Ini tidak sah. Nah, ini difatwakan Ibnu Ufaymin dan Allah Jinnah Da'iman dikata oleh Ibn karena fidyah itu dalam ayat adalah toam makanan. Kalau dibayarkan dalam bentuk uang bukan makanan. Maksudnya yang diberikan ke fakir miskinnya uang gitu. Adapun orang yang membayar fidyah mengambil uang kemudian minta seseorang membelikan makanan. Ini sah ya karena sampai ke fakir miskinnya dalam bentuk maka makanan. Difaham ya? Nah. Jadi dia uang yang diambil. Tetapi uangnya dibelikan maka Makanan, belikan nasi, kemudian nasi itu yang diberikan ke fakir miskin, itu sah Yang tidak boleh kalau uang itu yang sampai ke fakir miskin sebagai sebagai ganti makanan, itu yang tidak sah Masalah keempat terakhir menutup pembahasan ini Bolehkah memberikan seluruh fidya itu kepada satu orang fakir miskin Atau harus diberikan kepada sejumlah fakir miskin Sesuai dengan jumlah puasa ditinggalkan Ya ada dua pendapat di sini Ada yang mengatakan boleh dan saya ada yang mengatakan tidak. Jadi permasalahannya apa? Seluruh fidyah, apakah boleh seluruh fidyah ini ditumpuk ke satu orang? Nah, misalkan dia membayar fidyah 30 untuk 30 hari ya, ah porsi makanan 30 hari ini diberikan ke satu orang fakir miskin saja dia ngambil semuanya, atau dua orang dibagi berarti ini. 15 dibagi eh uh, porsi lima, 15 15 untuk masing-masing. Apakah boleh begitu? Nah. Atau semisalnya atau harus untuk satu porsi harus satu fakir miskin. Berarti kalau 30 eh uh, 30 hari, maka itu dibagi ke 30 fakir miskin. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Eh uh, wallahu alam tempatnya pendapat yang lebih kuat dalam hal ini Pendapat yang mengatakan boleh dan sah Madhabnya syafi'i Yang difatwakan oleh Allah Yang dikata oleh Ibn Baz. Jadi eh, Boleh diberikan kepada Sebagian fakir miskin saja Atau kepada satu fakir miskin saja Nah Karena ayatnya Fidiyatum tuamu Miskin Memberi fidiyat makanan untuk fakir miskin Sebagai ganti satu puasa. Jadi intinya, fidya itu sampai ke fakir miskin. Tidak ada pembatasan dalam ayat. Mengenai jumlah fakir miskinnya. ya Tidak ada. Mutlak, disebutkan mutlak. Bahwa makanan itu untuk fakir miskin. Sehingga intinya, itu makanan, makanan pokok seperti diterangkan tadi. Dengan kadar, porsi yang cukup mengenyangkan untuk satu kali makan. Dan sampai kepada fakir miskinnya tanpa dibatasi jumlah tertentu sehingga sandainya fidya uh, untuk dua hari diberikan ke satu orang fakir miskin misalkan itu sah iya, dikali ini nah, andaikan untuk lima belas hari diberikan ke satu fakir miskin, itu sah nah, wallahualam ini yang lebih kuat yang demikian selesai pembahasan ketentuan fidya dan selesai pula bab ketujuh insyaallah nanti setelah sholat kita lanjutkan bab-bab berikutnya nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk insyaallah nanti kita jawab <tuh> di akhir-akhir daurah insyaallah